Mitra bisnis genderang perang survei terkait pemilihan umum Presiden 2014 telah dimulai. Sejumlah lembaga survei memunculkan tokoh yang berbeda yang diprediksi bakal menjadi Presiden Republik Indonesia pasca pemerintahan SBY Budiono. Seorang pengamat politik meragukan kredibilitas lembaga-lembaga survei, khususnya yang melakukan survei prediksi calon Presiden. Menurutnya harus dilihat siapa yang melakukan survei dan apa kepentingannya. Untuk membahas fenomena ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, apa pendapat bapak? Eh, pertama, survei itu semua sebetulnya standar kalau kita lihat eh, apa metodologinya, instrumennya. Karena apa? Eh, seluruh survei itu menggunakan instrumen basis SPSS, eh, Statistical Package for Social Sciencesnya. Nah, jadi dia tinggal ngumpulin data ya tidak kayak gitu tertutup data tertutup ya, karena kalau SPSS itu itu dikuantifikasi nah kalau dikuantifikasi kemudian data tertutup kalau dari segi metodologi rasanya kok semua survei ini ya, apa benar gitu ya nah artinya Dari segi metodologi, ya dia benar secara ilmiah gitu. Tetapi desain dari eh, metodologi itu yang bisa memberikan hasil berbeda gitu. Kalau khusus eh, kalau khusus punya Sugeng Saryadi, saya kira ya, yang gak ada bedanya dengan yang lain gitu. Jadi desainnya yang beda sebetulnya kalau desain terbuka, kalau desain terbuka Pertanyaan-pertanyaannya itu terbuka, itu sekian eh, opsi peluangnya bisa muncul. Dan akibatnya tidak bisa ditebak, tidak dalam satu kategori kalau dia tidak dikategorisasi. Contohnya seperti apa Pak Her? Contoh, ketika eh, dulu majalah monitor membuat survei, Ars Wendo bikin survei, yang terjadi adalah dia di... Sebut orang terus Nabi disebut orang segala macam, nggak ada metodologinya, tidak ada kategorisasi. Akibatnya semua nama disandingin begitu saja, namanya dia disebut lebih banyak. Kesimpulannya, apa Arvendo lebih populer dari Nabi dan kesimpulannya dia di penjara gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada metodologi yang yang tidak diterapkan eh, apa secara semestinya. Demikian Hermawan Sulistio, saya Mary Agustin.